Radio Da'wah Sunnah مركز Ta'um Da'wah dan Limingan Islam Kunjungi website www.taamunda'wah.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa na'udhu billahi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 hadiu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'al umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah para umahat yang dimuliakan oleh Allah insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas fikih tarbiyah abna fikih tentang bagaimana mendidik anak-anak yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Namun sebelumnya para ummahat rahimani wa apabila kita memperhatikan perkembangan yang terjadi di sekitar kita pada hari-hari ini kita akan menyadari bahwa tantangan untuk mendidik anak-anak semakin hari itu semakin berat dengan berkembangnya media kemudian tidak ada lagi batas-batas atau tidak dipandang lagi norma-norma agama oleh sebagian masyarakat ini akan menyebabkan anak-anak kita lebih rentan untuk mendapatkan pengaruh negatif Dari lingkungan sekitarnya Oleh karena itu Bukan suatu hal yang sepele Kiranya Bagi para orang tua Untuk membangun benteng Pertahanan Dan menyiapkan Persenjataan ya Dalam tanda petik Untuk melindungi Anak-anak Jangan sampai mereka Mendapatkan pengaruh negatif Dari lingkungan luar sudah kita maklumi bersama bahwa anak-anak ini pada hakikatnya adalah investasi bagi para orang tuanya ketika mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh, tumbuh menjadi anak-anak yang menunaikan hak Allah dan juga hak sesama manusia tumbuh menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka ini adalah keberuntungan yang besar bagi para orang tua Dan tentunya setiap orang tua memiliki cita-cita yang sama. Mereka ingin agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang salih. ya Di dalam sebuah hadis yang diwetkan oleh alimah muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Anhu. Rasul mengingatkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia. Maka putus amalannya kecuali tiga perkara. Ya. Yang pertama adalah sadaqah jariyah. kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya maka bagaimana kalau anak yang soleh ini dirusak oleh lingkungannya dirusak oleh orang-orang yang jahat yang tidak peduli dengan keinginan atau cita-cita orang tua hanya ingin menularkan kefasikan mereka ingin menularkan kejahatan mereka kepada generasi anak-anak kita oleh karena itu orang tua harus betul-betul mempersiapkan diri mereka dan beberapa persiapan yang hendaknya dimiliki oleh orang tua untuk melindungi anak-anak itu yang paling utama yang pertama dan paling utama adalah ilmu adalah ilmu bagaimana mungkin orang tua bisa menghadapi kerancuan pemikiran yang di Tiupkan oleh orang-orang yang merusak ini kalau mereka tidak punya ilmu tidak punya ilmu tentang agamanya tidak punya ilmu tentang bagaimana mendidik anak yang islami, metode mendidik anak yang benar, akan dengan mudah tertipu dengan berbagai macam propaganda yang ditiupkan oleh orang-orang yang merusak ini oleh karena itu, sekali lagi Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Ya, penting bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Jangan lalai. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk perkara yang kurang manfaatnya. Manfaatkanlah selalu untuk menuntut ilmu. Karena kebaikan pada diri seorang hamba, seorang muslim, itu tergantung dengan seberapa besar pahamnya dia terhadap agama. Rasulullah s.a.w. bersabda Mayuridillahu bihi khairan Yufaqihu fid din Barang siapa Yang Allah Kehendaki kebaikan padanya Maka Allah akan pahamkan agama ini Kepada dirinya Jadi standar kebaikan Pada hidup seorang hamba adalah ketika dia paham terhadap agama ini Demikian juga Dalam mendidik anak-anaknya Diperlukan modal ilmu agama Yang cukup kuat Ya, agar orang tua tidak salah dalam mendidik Jadi ini adalah faktor yang pertama dan utama yang harus dipersiapkan oleh setiap orang tua Untuk menjaga anak-anak mereka Faktor yang kedua ya, Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga pergaulan anak-anak Menjaga pergaulan anak-anak Terkadang orang tua karena kesibukannya tidak peduli dengan siapa anaknya bergaul. Ketika dia mendengar dari anaknya kata-kata yang tidak pantas dianggap itu biasa. Tidak mencoba menelusuri dari mana dia dapatkan kata-kata tersebut. Atau ketika dia mendapati anaknya melakukan perilaku-perilaku yang tidak sopan atau tidak pantas. Dia membiarkannya saja tidak coba menelusuri dari mana dia. anaknya itu mengadopsi perbuatan negatif tersebut ini juga salah ya hendaknya kita orang tua menyelidiki dari mana anak-anak itu mendapatkan ya perilaku negatif sehingga kita bisa ya pasang ancang-ancang jangan sampai terulang kembali dia mendapatkan perilaku negatif seperti itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan ya apa permasalahan pentingnya memilih teman yang baik bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di mar ala seseorang itu berada di atas agama temannya artinya seseorang itu akan mendapatkan pengaruh yang cukup kuat dari temannya kalau temannya itu baik maka dia akan terpengaruh menjadi baik sebaliknya kalau temannya itu jelek rusak Dia akan mendapatkan pengaruh juga. Maka kata Rasulullah, falian zurahadukum menyholilhu. Maka hendaknya, ya, salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa berteman, dengan siapa dia berteman. Kemudian relevansinya dengan pendidikan anak-anak kita, ya, kita pun harus tahu dengan siapa anak-anak kita bergaul. Jangan dibiarkan anak-anak itu sembarangan. bergaul dengan teman-teman yang rusak. Betapa banyak orang tua di rumah sudah mendidik anaknya sedemikian rupa, mendidik anaknya dengan begitu baik, memberikan pendidikan agama. Ya, tapi ternyata karena dia lalai, ya, tidak memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul, ternyata di luar anaknya bergaul dengan orang-orang yang rusak dan terseretlah anaknya itu dalam pergaulan yang rusak Maka sekali lagi Jamaah yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Perhatikan pergaulan anak-anak kita ya. Termasuk juga dalam bab ini Yang memperhatikan pergaulan Adalah hendaknya kita mengecek ya. Media apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita Media apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita Sekarang ini pintu informasi demikian terbuka ya, Dengan kehadiran internet, dengan kehadiran ya, gadget, tab, smartphone, dan lain sebagainya Ini seolah-olah menjadi pedang bermata dua ya, Bisa memberikan manfaat Tapi di sisi yang lain bisa menimbulkan bahaya yang teramat sangat oleh karena itu orang tua juga harus memperhatikan media-media yang dikonsumsi oleh anaknya, misalnya buku-buku bacaan, majalah-majalah yang dia baca ya tontonan yang dia lihat di televisi, demikian juga apa yang dia lihat melalui internet sekarang ini begitu mudah untuk merusak anak-anak anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang sangat besar ya. apalagi kalau dia sudah bisa berpikir sedikit diberi tab oleh bapaknya, ya untuk main game. tapi dia begitu sudah bisa dia akan mencari lebih daripada itu, tidak hanya sekedar main game saja. Ya, mulai dia memasukkan kata kunci di mesin pencari, ya di Google atau di YouTube. Iya kalau dia mendapatkan artikel yang baik yang bisa membawa dia pada hal-hal yang positif. tapi kan kita tidak bisa memfilter, tidak selamanya kita bisa. memfilter ya. begitu dia memasukkan suatu kata kunci kemudian yang keluar itu adalah situs-situs atau tontonan, tontonan yang tidak layak ya, maka ini bisa merusak anak-anak kita apa sebabnya? sebabnya karena kita tidak melakukan pengawasan terhadap media yang mereka konsumsi ya. demikian juga televisi, ini masalah yang cukup krusial mana sebagian orang tua membebaskan anaknya untuk menonton televisi tanpa memilah-milah programnya Okelah okay kalau yang dia tonton TV sunnah yang di sana diajarkan ya Bagaimana belajar bahasa Arab diajarkan aqidah yang benar akhlak yang benar tapi kalau televisinya tidak difilter ya apalagi karena kesibukan bapak dan ibunya di luar anak hanya berada bersama pembantu, nah ini termasuk pintu kejelekan yang sangat besar cobalah ibu-ibu baca di internet tentang tayangan-tayangan televisi film-film kartun, film-film anime yang sering ditayangkan oleh televisi di negeri kita ini ternyata film-film itu tidak terlepas dari misi merusak film-film itu walaupun katanya diperuntukkan untuk anak-anak tapi tidak lepas dari misi merusak saya baca beberapa artikel dan juga pernah dulu ketika belajar di Yaman pernah berdiskusi dengan salah seorang pelajar dari Eropa dia dari Belanda dia katakan bahwa media itu berusaha sekuat tenaga agar LGBT itu Dilegalkan di seluruh negara ya, Paham LGBT Lesbian Biseksual uh, Lesbian gay, biseksual dan transgender Mereka berusaha keras Agar ini dilegalkan Caranya mel bagaimana? Melalui tayangan televisi Mungkin dahulu uh, Sekitar 10 tahun Atau 9 tahun yang lalu Sempat populer Acara teletabis Ini adalah acara anak-anak, ya sampai populer sekali. Apa namanya e, ungkapannya itu berpelukan. Nah ini menurut dia adalah e, ada misi terselubung di acara seperti ini. Ya ini ingin memperkenalkan dunia gay ya sedini mungkin kepada anak-anak. Ada tokohnya yang bernama Tinky Winky. Nah ini tokoh transgender. Ya. Dia laki-laki tapi berpakaian seperti wanita, memakai tas seperti wanita, bertingkah laku seperti wanita dan tinggal bersama laki-laki. Ya. Nah, ini adalah misi terselubung. Dan banyak lagi. Banyak lagi tayangan-tayangan TV yang lain. Ya. Dulu waktu saya masih kecil, ada film di salah satu stasiun TV namanya Sailor Moon. Ya, kekuatan bulan, dengan kekuatan bulan. Ya, saya masih ingat. Nah, ini ternyata Sailor Moon itu secara eh, tidak kita sadari, ya, di dalamnya terdapat ajaran atau terdapat anggota dari Sailor Moon ini yang lesbi. Yang lesbi, ya. Jadi wanita suka dengan wanita dan menjalin hubungan romantis. Nah, kalau anak-anak kita kita biarkan. Oh, enggak apa-apa itu film anak-anak. Kita nggak tahu apa yang ada di balik misi-misi tersebut. Dulu juga ada film anak-anak yang sangat terkenal. Ini kita sekarang bicara film ya, hanya untuk menunjukkan betapa mereka itu mencoba merusak. Ya, waktu masih kecil dulu ada film Miss, Mrs. Doubtfire tentang cerita apa? Seorang yang memperebutkan hak anaknya dari istrinya. Di sana ditampakkan bahwa yang menolong dia untuk mendapatkan hak anaknya itu adalah saudaranya yang gay. Saudaranya yang gay. Nah, ini misi tersembunyi mereka menunjukkan bahwa orang gay itu orang-orang yang baik, suka menolong. Jadi kalian jangan apa namanya? melakukan diskriminasi pada mereka, terimalah mereka. Dan ternyata film-film yang sekarang beredar di bioskop Indonesia, buatan anak-anak negeri sendiri, itu di dalamnya terdapat misi, ya. LGBT Kalau kita melihat fakta ini semua Apa yang harus kita lakukan Ya sudah jangan sampai anak-anak kita Masuk ke gedung bioskop Atau menonton acara televisi Jangan sampai kita Membiarkan anak-anak kita sendiri terjurumus. Ya, Sebagian orang tua Karena takut anaknya dibilang Ketinggalan zaman dan lain sebagainya Akhirnya membawa anak-anaknya ke bioskop Ya nggak ada yang baik yang bisa kita peroleh dari film-film itu. Ya. Kalau ada sisi edukasinya, sisi negatifnya lebih besar. Ya. Dari sisi musiknya, kemudian pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dia sekolah, misalnya sekolah di sekolah sunnah, dipisah laki-laki dan perempuan. Begitu nonton di TV, ternyata anak-anak perempuan dan laki-laki bergaul dengan bebas, bercinta-cintaan. Ya. Nah ini akan merusak anak-anak kita. Oleh karena itu inilah yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ya tidak apa-apa kita dibilang kolot, tidak apa-apa kita dibilang ekstrim. Ya karena kebaikan anak-anak itu yang merasakannya adalah kita nantinya, bukan mereka, bukan orang-orang yang nyinyir, bukan orang-orang yang nyinyir terhadap metode pendidikan yang kita pilih. Mereka nggak ada urusan. Yang ada urusan dengan anak-anak kita itu adalah kita sendiri. makanya orang tua ya, hendaknya mengambil sikap tegas ya, bahkan dijelaskan oleh Sheikh Saleh al-Fawzan beliau adalah seorang ulama besar di Saudi Arabia ini satu ucapan yang saya pegang ini. kata beliau bukanlah sikap ekstrim mengeluarkan televisi dari rumah bukanlah sikap ekstrim mengeluarkan televisi dari rumah ya. dalam keadaan beliau berada di Saudi Arabia Ya, negeri Islam tapi tidak bisa otomatis ya Saudi Negeri Islam kemudian membentengi uh, acara televisi program-program TV dari acara yang merusak tetap beliau mengatakan ya bukan sikap yang ekstrim mengeluarkan televisi dari rumah untuk uh, menjaga anak-anak itu jangan sampai mendapatkan pengaruh negatif dari media luar ini mungkin ibu-ibu uh, sedikit masukan sedikit nasehat untuk kita semua agar lebih berhati-hati di masa ini dalam melakukan penjagaan terhadap anak-anak kita ya apalagi sekarang ya gencar sekali musuh-musuh Islam orang-orang yang rusak ya berusaha untuk menanamkan kerusakan pada anak-anak kita bahkan eh, di sebagian media diberitakan UNDP ya Badan PBB itu akan menggelontorkan sekian miliar ya kepada beberapa negara di Asia Tenggara agar LGBT itu menjadi legal. Nah ini bahaya besar. Ya. Walaupun alhamdulillah katanya sudah ditolak oleh pemerintah. Cuma kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari berita ini bahwa demikian besar perhatian mereka untuk merusak anak-anak anak-anak kita. Jadi pertahanan yang kita bangun harus semakin kokoh. harus makin kuat ya agar jangan serangan-serangan ini berhasil merusak anak-anak kita. Ini sedikit pembukaan, insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru <tuh> yang berkaitan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang baru lahir. Kata al-Muallif rahimahullah, Ta'wizul Maulud 'inda wiladatih. Bab Meminta perlindungan untuk anak ketika dia lahir. Ya, disyariatkan bagi orang tua untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi anaknya ketika lahir. Dan ini bukan batasan, artinya dia selalu memintakan ...perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anaknya, terutama ketika lahir. Dalil yang menunjukkan dishariatkannya perkara ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imron ayat ke 36, di mana Allah berkisah tentang ibunya Maryam alaihadsalam, yakni istri dari Imron. Ketika dia melahirkan Maryam, dia mengatakan Robbi ini waduq tuhal unsa, waduq unsa, wallahu a'lamu bima waduat, walaih sza'karuk al unsa, wa inni samaituha Maryam, wa inni uaidhuha bika, waduriyatuhu min al shaytan ar rajim. Kata Istrinya Imron, ibunya Maryam, wahai roku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang bayi perempuan, dan Allah itu lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan. Walaihsazkaru dan anak laki-laki itu tentu tidak sama dengan anak wanita. Wah ini sama itu Maryam, dan aku memberikan nama kepadanya Maryam. wa inizuha wazuriaroj dan aku meminta perlindungan kepadamu untuknya dan anak keturunannya dari syaitan yang terusir ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwa ta'ala ayat ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya meminta perlindungan kepada Allah untuk anak yang baru lahir Dan tadi juga kita sampaikan bahwa meminta perlindungan kepada Allah tidak hanya terbatas ketika dia e, baru lahir saja, tapi juga ketika dia sudah besar, ya, tetap kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wataala. Di dalam hadis yang diwahyakan oleh alimam al Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dua cucu beliau, Al-Hasan wal Husain. Ya. Bagaimana doanya? Kata beliau, "U'idzukaka bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa wa min kulli 'ain lamah." Mungkin bisa dicatat oleh Ibu-ibu, ya. Kalau ingin mendoakan anak-anaknya agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bisa membaca auidzukha kalau anaknya laki-laki auidzukha ya kalau anaknya perempuan auidzuki ya auidzuki auidzukha bikalimatillahittammah أعيدك بكلمات الله تامة من كل شيطان وحامة ومن كل عين لامة أعيدك بكلمات الله تامة من كل شيطان وحامة ومن كل عين لامة Aku meminta perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang maha sempurna atau dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan dan sengatan hewan berbisa dari syaitan dan sengatan hewan berbisa Wamin kulli ainin dan dari setiap ain yang membuat sakit. Nanti kita jelaskan ada babnya ain. Apa yang dimaksud dengan ain? kulli ainin dari setiap ain yang membuat sakit. Jadi ini dibacakan kepada anak-anak kita. Ya, kalau dia belum bisa membaca zikir pagi dan petang. dibacakan ya doa ini kepada anak-anak kita agar dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkenaan dengan ta'widzul maulud inda meminta perlindungan untuk anak ketika dia dilahirkan. Kita lanjutkan materi ini dengan pembahasan tentang ain. Ya, beliau kemudian membawa suatu bab yang berkenaan dengan ain. Ain itu adalah pandangan yang bisa memudhoratkan seseorang. Ya. Ain adalah pandangan seseorang yang bisa memudhoratkan. Bisa jadi karena iri atau kekaguman yang berlebihan. Bisa jadi iri ya atau Bisa jadi disebabkan karena iri Atau kekaguman yang berlebihan Misalnya dia melihat seorang anak Subhanallah Tampan sekali ya, Tampan sekali Anaknya Seperti bintang iklan Begitu melihat Dia tidak berzikir kepada Allah Tidak mengucapkan subhanallah Atau tidak mengucapkan masya Allah Kemudian dia pandang anak itu Dan pandangannya ini bisa memudaratkan Bisa jadi anak itu sakit tanpa sebab Atau tiba-tiba menjadi rewel Atau bahkan Kalau AINnya itu kuat ya, Bisa lumpuh itu Anak Bisa lumpuh ya. Mungkin kalau di negeri kita Kurang populer atau mungkin kita yang tidak sensitif ya. Mungkin kalau kita teliti Anak-anak suka rewel Tiba-tiba rewel, tiba-tiba sakit Dengan sendirinya tanpa sebab Ini mungkin bisa jadi karena pandangan AIN Yang tidak kita sadari kalau di timur tengah itu ya, di Yaman, itu benar-benar terjadi ya. ada hewan ternak ya, kambing yang demikian bagus ada orang yang kagum dengan hewan tersebut ya. kemudian dia tidak berzikir kepada Allah melihat hewan tersebut tiba-tiba lumpuh kambingnya ya. makanya kalau ada sekelompok kambing yang sedang digembalakan Kemudian penggembalanya melihat ada orang yang terus-menerus melihat kambingnya. Ya. Bilang sabih-sabih. ucapkan subhanallah. Ya, khawatir dia kenapa? karena kalau dilihat terus hewan ternaknya bisa kena kena ain. Ya. Nah, ini satu hal yang benar-benar terjadi bukan takhayul, bukan khurafat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala Rasulullah SAW wasallam mengatakan al-ainu Hak Ain itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Jadi enggak boleh kita meremehkan perkara ain karena ini benar-benar ter terjadi. Ya. Anak tiba-tiba sakit, ya. Dulu waktu kita belajar nyantri di Yaman ada teman kita yang kena ain dia ini memang orangnya tampan ya, masih keturunan ahlul baik masih keturunannya rasulullah s.a.w ketika dia pergi ke masjid orang melihat kemudian kagum tiba-tiba kakinya terasa berat ketika ingin masuk ke dalam gerbang masjid ya nggak bisa duduk dia di di teras ketika tanya kenapa nggak tahu tiba-tiba saya nggak bisa ya Tidak bisa bergerak Ternyata kena Ain Akhirnya disuruh berbudu ya, Orang yang di, e, dikira atau disangka Dia terkena Ain Yang memberikan Ain tersebut Kemudian dibasuhkan kepada dirinya Alhamdulillah sembuh Walaupun masih terasa Atarnya, terasa pengaruhnya Nah ini semua menunjukkan bahwa al-ayn Ain itu benar-benar terjadi Ain itu benar-benar terjadi Ya. Kata beliau rahimahullah, "Faqad yusabul waladu bi'aini ahadil Bisa jadi anak itu terkena ain karena pandangan mata orang yang hasad, orang yang iri. Kemudian engkau berkeliling mencari obat ya berkeliing dari satu klinik ke klinik yang lain ya kemudian mencari obat bagaimana untuk menyembuhkan anak ini wala yanfa'u ma'hu min dan obat-obat ini tidak bisa memberikan manfaat sama sekali ya anak-anaknya anaknya tiba-tiba sakit kemudian bapaknya sudah cari obat dari satu dokter ke dokter yang lain ya, dari apotek yang satu ke apotek yang lain, kemudian diberikan obatnya kepada si anak. Tapi tetap saja anaknya berada dalam ya keadaan yang sakit. Kata beliau, "Idhu bi min akhar yahtaj ila ilajin akhar ala Penyakit yang sedang diderita oleh anak ini Ya adalah penyakit yang berbeda dan membutuhkan pengobatan yang berbeda pula. Apa itu wahwar rukyah? Yaitu di rukyah. Ya, di Artinya anak ini yang kena penyakit lain dia tidak akan sembuh dengan pengobatan konvensional dengan obat-obat yang biasa, tapi dia akan sembuh dengan rukyah. ya dengan ruqyah. Kata beliau kemudian, "Qad dhahaba an alaihi wasallam ila baiti Ja'far, fa ra'a ajsama badi Ja'far dhariah." Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumah Ja'far. Ya. Ke rumah Ja'far Maka beliau melihat Anak-anak Ja'far ketika itu Sangat kurus Sangat Kurus Maka Nabi SAW Bertanya apa yang Menimpa Anak-anak ini Maka ibunya mengatakan Tusro ilaihimul Rasulullah Mereka ini terkena a'in wahai rasulullah. Maka apa obatnya kata rasulullah? Faskar Mintalah agar mereka itu dirukyah. Adapun laporan hadis kata beliau dikeluarkan oleh ulama Muslim dari Jabir bin Abdullah, kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Asma bintu Umayz, ya, Mali ar-ajzama bani Achi dzari'atan. Kata beliau Mali ar-ajzama bani Achi dzari'atan. Tushibuh mulhajah. Ada apa dengan? anak-anak saudaraku ini, kenapa dia begitu? Mereka begitu kurus. Apakah mereka membutuhkan haja, ya, butuh bantuan harta atau butuh bantuan makanan? Qalat Maka ibunya mengatakan tidak sama sekali wahai Rasulullah. Walakin al-ain tusra ilaihim. Akan tetapi mereka tertimpa ain. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irqihim. Ya. Rukiahlah mereka. Ya, rukiahlah mereka. Qalat fa alaih Kemudian eh ibunya tadi membawa anak anak tersebut ke hadapan Rasulullah SAW alaihi wasallam, Maka Rasul SAW kembali mengulang perintahnya, ya, bacakan rukiah kepada mereka. Bacakan ruqyah kepada mereka Jadi kalau anak-anak itu Diindikasi atau terindikasi Terkena ain Maka obatnya adalah Di ya Biasanya kalau Sakitnya tidak wajar Tidak ada angin, tidak ada hujan Cuaca normal-normal saja Makan pun tidak Makan sembarangan, tiba-tiba sakit Nah ini ada kemungkinan Dia terkena ain atau setelah dibawa ke dokter didiagnosa normal-normal saja ya, tapi kok dia sakit maka ini perlu ada kecurigaan dari orang tua jangan-jangan ini anak terkena ain maka di ruqiyah, ya dengan membaca surat al-fatihah kemudian membaca ayat kursi ayat kursi atau membaca tiga surat terakhir dari al-quran pulhollahu ahad Kula'udhu birabbil falak Kula'udhu birabbin nas Atau membacakan surat al-Baqarah kepada si anak Atau dicari orang yang Apa namanya Tersangka Tersangka orang yang menimpakan Ain pada anak kita ya. Tadi ketemu sama siapa dia? Oh ketemu sama si Fulan Dia tidak bermain Melainkan sama si Fulan udah si Fulan ini disuruh berwudhu Ya, disuruh berwudu, kemudian air wudunya ditampung, kemudian dimandikan kepada anak yang terkena ain. Ini adalah suatu hal yang mujarab yang sudah teruji, sudah pernah dicoba dan berhasil untuk menyembuhkan ain dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melindungi anak-anak dari ain, ya, di apa? Diajarkan untuk membaca zikir pagi dan petang. kalau mereka sudah mampu. Kalau mereka belum mampu maka orang tuanya yang membacakan. Atau dia bacakan seperti doa yang tadi kita ajarkan. Au'idzukabikalimatillahit tammah min wa 'ainin Aku meminta perlindungan untukmu dengan mengucapkan kalimat Allah yang maha sempurna atau kalimat Allah yang sempurna. Dari Gangguan setan dan sengatan hewan Dan juga dari Ain Pandangan mata yang membuat sakit Atau dibacakan pula Kepada anak-anak itu Kalau misalnya dia belum bisa membaca sendiri Dibacakan ayat kursi Dibacakan Surat al-ikhlas Surat al-falak dan surat anas Kepada mereka Yang dengannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada anak-anak kita dari Ain sebagian kaum muslimin keliru ketika dia ingin mendapatkan perlindungan dari Allah mereka justru terjatuh pada kesyirikan ya kalau di kampung dulu saya pernah dapatkan sebagian orang tua agar anak-anaknya itu tidak mudah sakit ya Di box, di keranjang bayi. Itu ditaruh yasin. Ya yasin yang untuk tahlilan itu. Ya, ditaruh di atas kepalanya. Ya, ketika saya tanya ini untuk apa? Biar dia nggak mudah sakit. Biar nggak diganggu setan. Nah, Atau sebagiannya lagi. Menaruh gunting. Taruh gunting di bantalnya. Ya, ditaruh gunting. Atau sebagiannya lagi Memakaikan benang-benang Dan gelang-gelang Benang jahit itu yang warna hitam ya, Dikalungkan di Atau diikatkan di Pergelangan tangan bayi Atau Ditaruh di dibuatkan cincin Ditaruh di jari manisnya Tujuannya apa? Agar anak ini tidak diganggu Nah apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini dilarang dalam syariat kita bahkan termasuk syirik bahkan termasuk syirik menggantungkan sesuatu untuk mendapatkan manfaat atau mendolak kemudaratan ini termasuk syirik Rasulullah s.a.w. bersabda man ta'allako tamimatan faqad ashraq. Man ta'allaqa tamimatan Barang siapa yang menggantungkan tamimah sesuatu yang diikat, sesuatu yang digantungkan untuk menolak untuk menolak kemudaratan atau mendatangkan manfaat faqad maka sungguh dia telah terjatuh pada kesyirikan Maka sungguh dia telah terjatuh pada kesyirikan. Makanya tidak boleh menggantungkan sesuatu pada eh, pada anak atau pada hewan ya untuk menolak kemudaratan. Demikian juga sebagian yang kita lihat ya ada orang yang menuliskan tulisan masya Allah di mobil-mobil mereka. Kalau di Timur Tengah itu mobil-mobilnya di bagian belakang, ya. kalau kita kan biasanya di bagian belakang mobil itu ditempeli alumni mana, alumni UI, alumni ITB, ya, ya, atau ditempeli ini mobil siapa, kemudian ada gambar papa, mama, kakak, adik, nenek, teteh dan lain sebagainya. Nah kalau di Timur Tengah enggak, bagian belakang mobil itu ditempeli stiker, masya Allah atau Subhanallah. Bahkan tidak hanya mobil, rumah Di dindingnya ditulis gede Masya Allah Ini tujuannya apa? Agar tidak terkena ain Jadi orang ketika kagum dengan mobilnya Atau kagum dengan rumahnya yang besar Yang pertama kali dibacanya apa? Masya Allah Jadi nggak terkena ain Nah ini juga dikritik oleh para ulama Dikritik oleh para ulama dan dikhawatirkan juga termasuk dalam hadis tadi menggantungkan sesuatu untuk menolak bala ya, jadi dia menulis masya Allah, niatnya untuk apa? agar tidak terkena ain sama saja dengan orang yang menggantungkan jimat-jimat tadi ya, sehingga tulisan-tulisan seperti ini hendaknya dihindari Ya, mending tulis ya, alumni universitas mana daripada menulis masya Allah di belakang mobil. Walaupun kalau tujuannya untuk ujuk, tujuannya untuk berbangga-bangga, ini juga tidak boleh. Kemudian beliau melanjutkan, "Fasubhan Subhanallah ya, kaif ainu fil wa ajsamihim." Maha Suci Allah. Kata beliau. Subhanallah, ma'asuci Allah. Ya. Demikian besar pengaruh ain pada diri anak-anak. Bahkan ini menjadi sebab mereka itu menjadi kurus. Nah ini kalau anak kita kurus, hati-hati. <laughs> Sejadi kena ain. Waduh, ibu-ibunya langsung khawatir. <laughs> ya. Ya. Kata beliau... ya demikian besar pengaruh ayat ini kepada anak-anak sampai dia menjadi sebab anak-anak itu kurus wadokfi ajza mihim dan menjadi sebab ya lemahnya fisik mereka ya nah ini suatu hal yang menjadi pengetahuan baru bagi kita bahwa anak-anak itu kurus atau lemah fisiknya bukan saja karena faktor makanan atau faktor aktivitas dia tapi bisa jadi karena ain. Oleh karena itu para orang tua hendaknya e, memperhatikan permasalahan ini kalau memang didiagnosa tidak ketemu apa penyebabnya bisa jadi karena ain. Ya, maka anak-anak itu dirukyah agar Allah sembuhkan dari penyakit atau dari pengaruh ain tersebut ya atau e, untuk tindakan preventif pencegahan maka anak-anak itu kalau sudah bisa diminta ya, dia kita minta untuk membaca dikir pagi dan petang sendiri kalau belum bisa, maka orang tuanya lah yang membacakan kepada anak-anak tersebut kita break dulu, sekitar 10 menit insyaallah, setelah ini kita lanjutkan ke sesi yang kedua Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa dipersiapkan mulai dari sekarang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mani hudahu ila yawmiddin Amma ba'd Ibu-ibu, para umah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan masuk ke sesi yang kedua membahas dua bagian lagi dari kitab Fikih Tarbiyatul Abna. Di sini al-muallif akan membawakan satu bab yang cukup penting untuk diketahui oleh para orang tua, yakni tentang larangan mencela rupa atau bentuk fisik dari sang anak. terkadang orang tua tidak puas dengan uh, rupa atau bentuk fisik sang anak, misalnya bapaknya ya lumayanlah ganteng, ibunya cantik, ya tapi begitu keluar anaknya kok nggak mirip bapaknya nggak mirip ibunya, ya tidak mewarisi E, rupa tampan dari bapaknya Atau kecantikan ibunya ya. Nah kalau kejadiannya seperti ini Jangan anak itu Jadi bulan-bulanan dicela karena bentuk fisiknya ya. Karena itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan kuasa kita Membentuk fisik anak itu ya. Demikian juga bukan karena kemauan anak itu anak itu tidak punya kemampuan apa-apa untuk menjadi dirinya seperti ini semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang orang tua berpikir apa tidak berpikir dengan baik mungkin karena dia waktu masa lajangnya berusaha mencari pasangan yang yang cantik atau yang tampan ya. biar anak-anaknya juga bagus rupanya tapi setelah keluar ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan nah ini anak jangan dicela gara-gara permasalahan ini anak-anak itu tidak punya peran apapun dalam menjadikan dirinya sekarang kata beliau ya wala tubqidanna tiflan lirimamatihi wakillati jamalihi Janganlah mencela anak-anak karena rupanya yang buruk. Kata beliau, Litifli min amrihi wala anta laka min al-amri Anak itu tidak punya kuasa apapun dalam masalah ini. Demikian juga. Engkau tidak punya Kuasa apapun Dalam menentukan fisik Sang anak Walaupun Bapaknya sudah ganteng Ibunya sudah cantik Tapi yang menentukan Rupa fisik anak Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak mesti Bapaknya bagus ya Rupanya ibunya juga bagus Kemudian anaknya juga bagus Enggak mesti Dari beberapa pertemuan yang lalu, sudah pernah kita jelaskan. Ya, bahwa kita ini mewarisi genetis dari leluhur-leluhur kita. Mungkin saja ada leluhur kita, ya, kakek nenek kita yang terdahulu, yang itu gen, gennya diwarisi oleh anak kita. Jadi bukan mesti langsung dia mewarisi gen dari bapak dan ibunya, tapi gen dari leluhur-leluhurnya yang terdahulu. Dan yang menentukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauan kita dan apalagi itu bukan kemauan anak kita. Jadi ini standar kita hendaknya berubah. Jangan menilai anak dari rupanya. Beliau di sini kemudian membawakan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang akan menjelaskan kepada kita bahwa rupa atau bentuk fisik seseorang itu bukan standar kebaikan. Ya. Rupa atau bentuk fisik seseorang itu bukan standar kebaikan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayatnya ke-221. Allah berfirman, "Wa la amatun khairun min musyrikah walau a'jabatkum." Seorang wanita yang kedudukannya hanya sebagai budak, budak wanita khairun ini lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, wanita yang musyrik. Walau ajabatkum, walaupun penampilan si wanita musyrikah ini lebih membuat kalian kagum. Lihat. Walaupun mereka orang-orang musyrikah ini lebih membuat kita kagum karena penampilannya lebih cantik, lebih istimewa, ya lebih bergaya, tapi kedudukannya tidaklah lebih tinggi daripada budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fisik itu bukan standar kebaikan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin" Walau a'jabakum, seorang hamba laki-laki yang beriman, itu lebih baik daripada seorang pria musyrik, pria yang kafir, yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau a'jabakum, walaupun dia membuat kalian kagum. jadi jangan mudah terkagum dengan terkagum-kagum dengan orang-orang kafir sekarang ini kaum muslimin mayoritas mereka itu merasa inferior tahu artinya inferior minder ya. merasa rendah dihadapan orang-orang barat ya. padahal mereka itu orang kafir tidak ada yang bisa dibanggakan dari mereka walaupun mereka menguasai teknologi Walaupun secara fisik Mereka lebih baik daripada kita Ya Lihat orang-orang barat itu Lebih tinggi Hidungnya mancung Matanya biru Ya Dibandingkan dengan kita ya, Kulitnya sawo matang Kemudian hidungnya pesek ya. Kita katakan bahwa Fisik mereka itu Tidaklah membuat mereka lebih baik daripada kita Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sementara mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba yang beriman. Seorang budak yang beriman. Itu lebih baik daripada seorang musyrik. Seorang laki-laki musyrik. Walaupun dia membuat kagum kalian. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menceritakan tentang keadaan kaum munafikin. kaum munafikin. Orang-orang yang secara zahir menampakkan keislaman tapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Bagaimana keadaan orang-orang munafikin ini? Kata Allah, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka apabila kalian apabila engkau melihat mereka maka bentuk fisik mereka itu akan membuat kalian kagum fisik mereka itu membuat kagum tapi apakah ini merupakan tanda kebaikan pada diri mereka jawabannya tentu tidak orang-orang munafik Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fidarkil asfari minan Mereka itu berada Di kerak neraka Yang paling bawah Walaupun Bentuk fisik mereka Itu membuat Engkau kagum Jadi jangan kita tertipu dengan bentuk fisik tertipu dengan bentuk fisik betapa banyak di kalangan kaum muslimin orang-orang ya, yang eh, terutama orang-orang yang jauh dari agama kalau menilai sesuatu itu dari fisiknya ya, pada berapa banyak, betapa banyak dalam eh, ajaran islam ya, kita dilarang untuk menilai sesuatu dari fisik ketika mencari istri misalnya sudah pernah kita bahas dalam pertemuan yang terakhir ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wanita itu didikahi karena empat perkara ya. karena hartanya karena kecantikannya dan karena keturunannya dan karena agamanya ya. tapi apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian me Merintahkan kepada kita untuk mencari hal-hal yang sifatnya fisik atau materi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya carilah yang bagus agamanya maka engkau akan beruntung. Jadi standar kebaikan itu adalah agamanya, ketakwaannya bukan fisiknya. Apa gunanya anak ya memiliki rupa yang elop? Ya, fisik yang tampan atau yang cantik tapi dia tidak punya sopan santun kepada kedua orang tuanya apa gunanya memiliki anak yang demikian cantik dipuji oleh orang dimana-mana masya Allah ya anaknya ganteng masya Allah anaknya cantik, anaknya cakep tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya Ya ini satu hal yang harus betul-betul dipahami oleh para orang tua jangan jadikan standar kebaikan pada diri sang anak itu adalah penampilannya atau bentuk fisiknya apalagi kalau sampai menimbulkan uh, sikap yang beda antara satu anak dan anak yang lain hanya karena fisiknya anak yang ganteng ya, yang tampan, yang cantik itu terus menerus disayangi sementara yang fisiknya kurang Ya. dipinggirkan. pinggirkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke lima Allah berfirman, "Fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum, inna ma yuridullahu li yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wahum hum kafirun." maka janganlah kalian itu merasa kagum dengan harta-harta mereka demikian juga dengan anak-anak mereka ini anak-anak dan harta-hartanya orang kafir inna yuriullah liu biha. hanya saja Allah subhanahu Wa Ta'ala ingin memberikan azab kepada mereka melalui harta dan anak-anak mereka filhaati dunia di dalam kehidupan dunia watanfus wa kafirun dan menyiksa diri mereka dalam keadaan mereka kafir sebagian orang-orang kafir diberikan harta dan anak-anak yang luar biasa maka ini hendaknya jangan membuat kita takjub membuat kita tertipu, Allah mengatakan bahwa ini semua adalah untuk mengadab mereka. Apa yang mereka dapatkan di kehidupan dunia ini, ya akan menyiksa diri mereka sendiri. Kemudian satu hal yang di, perlu dipahami oleh setiap orang tua, bahwa mereka tidak punya peran apapun dalam menentukan rupa fisik anak-anak mereka. Orang tua itu tidak punya peran apapun untuk menentukan fisik, anak-anak mereka tampan dan cantiknya anak demikian juga fisiknya yang baik itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam surat al-hasyr ayat keempat wuallahu al-khalikul bari al-musawwir dialah Allah sang pencipta ya, dan yang membentuk al musawwir yang membentuk rupa manusia. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arham yasha. La ilaha illa hakim." Dalam surat Ali Imran ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang telah membentuk rupa kalian di dalam rahim." Kafayasya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lihat di sini Allah mengatakan bahwa pembentukan anak itu di dalam rahim itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah inginkan dia tumbuh atau dia lahir dan tumbuh menjadi anak yang tampan, maka Allah akan bentuk dia seperti itu. Kalau Allah menginginkan yang sebaliknya. maka dia pun akan tumbuh, akan lahir dan tumbuh sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian Allah tutup firman ini, la ilaha illallahual azizul hakim. Ya, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan dia dan dia al-Aziz, Maha perkasa, wal Hakim dan Maha bijaksana. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan menyebutkan nama Allah Al Hakim yang penuh kebijaksanaan. Artinya ketika Allah menentukan bentuk fisik anak kita di dalam rahim itu dengan hikmah Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Apa yang diberikan kepada kita ini merupakan ya kebijaksanaan Allah. Allah yang tahu bahwa inilah yang terbaik bagi kita. Makanya kita diberikan anak dengan kondisi seperti itu. Ya. Allah mengingatkan di akhir Azizul Hakim, dialah yang maha perkasa. Ya, bisa melakukan apapun yang dia suka. Al Hakim dan penuh hikmah. Ini yang harusnya kita tanamkan pada diri kita. Apapun atau bagaimanapun bentuk fisik anak kita ketika keluar dari rahim ibunya kemudian bagaimana dia tumbuh ya ini semua adalah hak prerogatifnya Allah dan tentunya ada hikmah dibalik apa yang dibentuk oleh Allah Subhanahu Wataala kemudian di dalam surat Abasa ya, Allah Subhanahu Wataala berfirman min syai'in halakah min nutfatin khalaqahu dari apakah manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah ya dari setetes cairan darah. kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membentuknya yang menentukannya jadi sekali lagi ya beliau bawakan ayat yang banyak ini untuk menepis Pemikiran negatif yang ada Pada orang tua Mungkin mereka bertanya Kenapa kok anak saya seperti ini Tidak seperti yang diinginkan Tidak seperti yang diidam-idamkan Mungkin ada bapak-bapak Mungkin selama dia Di masa lajangnya berjuang Berusaha untuk mendapatkan istri yang cantik Ya benar Bu Ya, Berusaha Eh ternyata produknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, patah hatinya. Ya jangan, jangan sampai berpikir seperti seperti ini. Ya. Jangan sampai berpikir seperti ini. Harus kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menentukan bentuk fisik anak-anak kita dan tentu ada hikmahnya di balik itu. Ya. Mungkin kalau misalnya anaknya terlahir dengan Rupa yang tampan, rupa yang cantik malah akan menjadi fitnah. Ya, mungkin dengan anaknya ya yang mengundang decak kagum orang banyak dia menjadi ujub, menjadi takabur, ya, membangga banggakan anaknya. Lihat nih anak saya, ya, gantengnya kayak artis. Lihat nih anak saya, nggak nah, seperti anakmu, ya, letak kalau bahasa Jawanya apa? tekil. lihat nih anak saya. Nah, ini kan malah menjadi mudarat bagi orang tua. Nah, mungkin Allah takdirkan anaknya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, ya. Karena apa? Karena kalau dia diberi anak yang bagus rupanya, dia akan terjerumus pada keburukan. Berpikir positif terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita. Ya. kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-waqiah ayat yang ke-58 dan ke-59 avaroaitum matamnun Antumtahluk amnahnuulun Masya Allah diingatkan oleh Allah ini ya maka pernahkah kalian perhatikan tentang benih yang kalian pancarkan artinya bibit manusia itu antum apakah kalian yang menciptakannya atau kami kata Allah kami yang menciptakannya jawabannya tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya bukan kita ya tahu diri manusia kalian tuh gak punya kekuasaan apapun dalam menentukan rupa anak-anak kalian Allah yang menentukannya Allah yang menciptakannya Allah yang membentuk rupanya kalian tidak punya kuasa apapun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahham hadza ya ibadallah wakilhu wala jamalu ahadi abnaik wayahmilunaka ala dhulmil akharin. Ya, ini nasihat yang sangat indah. Pahami ini wahai para hamba Allah, pikirkan dan renungkanlah. Jangan sampai ya kebagusan rupa salah seorang anak kalian itu menggiring kalian untuk mendolimi anak-anak yang lain. Ya tadi kita sudah sempat singgung karena anak yang ini lebih tampan, lebih bagus fisiknya, lebih diutamakan. Ya minta apa sayang sini ayah belikan. Ya. Kalau yang mungkin jelek ya. Abi minta ini ah nanti aja, ini jangan membuat kesenjangan antara anak-anak dalam satu perkara yang bukan urusan mereka, yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian beliau ingatkan sebuah hadis yang riwayatkan oleh ulama Muslim dari sahabat Abi Hurairah, fa inna akramakum in dahlahi atqakum, wallahu subhanahu wa taala la yanzuru ila suwar. Walzawalakinyanzu I Walakmal kamlan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau Ingatkan ya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa fisik kalian Tapi Allah melihat hati dan amalan kalian sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Ya. wa Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk fisik kalian dan harta kalian. tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian ya demikian juga Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia ya di sisi kalian adalah yang paling bertakwa sekali lagi jangan jadikan fisik sebagai standar ya menilai kebaikan pada diri seseorang ya ya demikian juga jangan menjadi standar menilai kebaikan pada anak-anak kita. Ini pembahasan yang berkenaan dengan larangan mencela fisik dan rupa anak-anak kita. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir insyaallah di hari ini yaitu pembahasan tentang at-tahnik. At-tahnik. Ya. At-tahnik itu ibu-ibu Seseorang ya mengunyah kurma, mengunyah kurma untuk kemudian diletakkan di mulut seorang bayi yang baru lahir. Ya, teknik itu kita mengunyah kurma sampai halus, kemudian ya kurma yang sudah halus ini diletakkan ke mulut bayi yang baru lahir. Ya, dan ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bacakan hadis-hadis yang berkenaan dalam masalah ini. Kata muallif rahimahullah, "Wa qad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam tahnikus Dan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan tahnik kepada bayi Fa fafisuhih muslim min hadithi Aisyah radiallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan fa yubarik alaihim fa yuhannikuhum rasulullah sallallahu dahulu pernah ya didatangkan kepada beliau seorang bayi maka beliau mendoakan keberkahan untuk bayi tersebut kemudian melakukan tahnik ya Artinya beliau ketika ada orang yang membawa bayi kepada beliau, beliau doakan agar Allah memberkatinya. Ya. Kemudian beliau melakukan tahnik, mengambil kurma kemudian mengunyahnya sampai halus, kemudian kurma yang sudah halus itu diberikan kepada mulut ya dimasukkan kepada mulut sang bayi. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma Ya. Bahwa ketika itu beliau eh sedang hamil. Ya. Sedang hamil Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini putranya Asma. Abdullah bin Zubair ini putranya Asma ya, binti Abi Bakar. Berarti bapaknya siapa? Zubair. Kakeknya siapa? Abu Bakar kan putrinya Abu Bakar Asma binti Abi Bakar anaknya Abdullah bin Zubair. Maka ini apa suatu silsilah yang sangat bagus kakeknya sahabat anaknya sahabat cucunya sahabat kakeknya Abu Bakar anaknya Asma ya cucunya Abdullah bin Zubair. Ya, tiga generasi menjadi sahabat Rasulullah s.a.w. Abu Bakar Asma' kemudian Abdullah bin Zubair ya maka ketika uh, Asma' bintu Abu Bakar ini ingin melahirkan maka dia pun datang ke Madinah dan melahirkan di Kuba ya di Kuba Kuba itu ya bagi ibu-ibu yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh ya tidak terlalu jauh dari pusat kota Madinah. Summa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadahu fi hajrih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bayi tadi, yakni bayinya Abdullah, bayi Abdullah bin Zubair tadi di pangkuannya. Ya. Summa daa'a bi tamratin. Kemudian beliau meminta agar didatangkan kurma kemudian mengucahnya ya summa nafalafih kemudian beliau taruh kunyahan kurma itu di mulutnya bayi tadi ya kemudian apa kata asba fakana awalusyai'in dakhala jaufa jaufahu riku rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka perkara yang pertama makanan yang pertama yang masuk ke dalam rongga mulutnya Abdullah bin Zubair itu adalah ludahnya Rasulullah yang telah bercampur dengan kurma yang telah dihaluskan tadi kemudian beliau melakukan tahnik tadi kemudian Nabi s.a.w. mendoakan dan meminta keberkahan untuk bayi tersebut wakana awalu mauludin wulida fil islam dan Abdullah bin Zubair itu adalah bayi yang pertama yang dilahirkan di dalam Islam bayi yang pertama yang dilahirkan di dalam Al-Islam kemudian di dalam hadis yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas Ibn Malik anhu, Qala kana kana ibnu abi Talhah yashtaki fakharja abu Talhah فقُبض الأصبي فلما رجع أبو dahulu putra abu talhah sakit jadi abu talhah ini suaminya ummu sulaim Mereka punya anak kecil, kemudian anak ini sakit. Fakhor Abu Talha, kemudian Abu Talha keluar dari rumahnya, dan bayinya tadi meninggal dunia. Fakubedosabi maka dikuburkanlah bayi tersebut. Abu Talha, ma faala ibdi. Kemudian Abu Talha kembali ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anakku? Maka kata Ummu Sulaim, Sekarang keadaannya lebih tenang daripada yang sebelumnya. Jadi dia tidak ingin membuat suaminya ya bersedih. Dia mengatakan bahwa anakmu itu lebih tenang keadaannya daripada sebelumnya. Padahal anaknya sudah meninggal dunia. Karena mungkin kondisi ketika itu tidak memungkinkan untuk menghabarkan berita duka itu kepada Abu Thalhah maka Ummu Sulaim ya mengatakan bahwa anaknya keadaannya sekarang lebih tenang. Ya. fata Maka kemudian Ummu Sulaim sang istri menghidangkan makan malam ya kepada suaminya dan akhirnya Abu Tolhah pun makan malam. Summa minha. Kemudian dia pun ya menunaikan hajahnya kepada istrinya. artinya mereka melakukan jima melakukan hubungan seksual ya. kemudian falma faroga qalat waru asobi ketika sudah uh, apa selesai artinya terlayani dengan baik sudah tenang keadaan abu thalha maka barulah uh, Om Musulaim memerintahkan agar anaknya itu dikuburkan. Artinya baru tahu Abu Talha bahwa anaknya yang telah sakit tadi telah meninggal dunia. Falamma Abu Talha, Atar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakhbaroh. Setelah datang waktu pagi Abu Talha pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghabarkan apa yang terjadi tadi malam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengatakan, "A'rastumul lailah?" Apakah tadi malam kalian melakukan hubungan suami istri? "Qala na'am." Ya, maka Abu Thalhah mengatakan, "Na'am." Ya. Allahumma Kemudian Nabi s.a.w. alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada mereka berdua, yakni kepada pasangan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim, "Ya Allah, berkahilah mereka." Berdua, ya. Fawal adat gulaman, ya. Maka kemudian Ummu Sulaim melahirkan seorang bayi. Fakal Ali Abu Talha, ahmilhu hatta tak tibiir an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Talha pun mengatakan kepada Anas, ya, bawa anak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bayi itu pun dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. beserta, ya, serangkaian kurma. Fakhodaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakola ama ahu Shayk. Maka ketika bayi itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, apakah ada bersama anak ini makanan? Kalunaah mereka mengatakan, iya. Tamarat, kami membawa kurma-kurma. Fakhodaun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fadokha. ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي ثم هنكه وسماه عبد الله. maka kemudian nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut kemudian mengunyahnya kemudian meletakkan apa kurma tersebut atau mengambil kurma tersebut dari mulutnya dan meletakkannya pada mulut si bayi dan mentahniknya kemudian memberikan nama Abdullah. Qala wa fi riwayatil haditsi Anas Qala idhhabtu bi alaihi wasallam Dahulu kata Anas aku pergi ya menemui atau aku pergi membawa Abdullah ibn Abi Talhah al-Ansari ketika itu masih bayi dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dilahirkan Rasulullah alaihi Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memakai sebuah mantel dan sedang memberikan minuman kepada hewan-hewan tunggangannya. Faqala hal ma'aka tamrun? kemudian Nabi bertanya kepada Anas, "Apakah engkau membawa kurma?" Faqultu, "Na'am." Maka aku jawab, "Iya." Maka Nabi SAW alaihi wasallam kemudian melakukan tahnik kepada bayi itu dan mengatakan, "Hubbul ansar at-tamr." Makanan kesukaan orang-orang Ansor adalah kurma. Demikian juga hadis yang dibawakan oleh alimam al Bukhari dan Muslim dari Abi Musal Ashari, beliau mengatakan wulidali gula munfaatai tubihi an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fasmahu Ibrahim wahannakahu bithamroh. Aku mendapatkan seorang bayi maka aku pun membawanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. beliau pun memberikan namanya Ibrahim dan melakukan tahnik dengan sebiji kurma hadis-hadis yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya jadi menghaluskan kurma mengunyah kurma sampai halus kemudian memasukkannya ke dalam mulut bayi yang baru dilahirkan inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hal-hal yang berkenaan dengan at-tahnik semoga kita bisa melestarikan sunnah ini ketika dilahirkan bayi dilakukan tahnik bisa bapaknya sendiri yang mentahnik atau orang lain yang melakukan tahnik misalnya kakeknya atau neneknya yang melakukan teknik tersebut. Allahul Taala alam bishawab. Ya kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang permasalahan pemberian nama kepada anak-anak. Bagaimana kaedah pemberian nama kepada anak-anak kita. Insya Allah pembahasan bulan depan. Seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan bahas beberapa pertanyaan. Bagaimana sebelumnya bagaimana sebetulnya self defense pertahanan diri untuk anak dari bully fisik? Apakah anak sama sekali tidak boleh membalas ketika disekiti fisiknya? Ya, yang sama ini kami ajarkan dipukul satu bilang sakit, dipukul kedua pegang tangan teman bilang sakit, masih dipukul juga maka balas di bagian tangan. Ya sebenarnya boleh saja ya membalas uh, apa? bullying dari temannya. tapi anak-anak juga diajarkan untuk bisa menahan emosi. Ya ini apa yang ibu ajarkan di sini sudah uh, cukup tepat. Artinya dia tidak langsung membalas dengan memukul tapi bersabar terlebih dahulu. Ya, karena mungkin saja anak-anak atau teman-temannya itu tidak sengaja melakukan pukulan tersebut. Jadi jangan langsung dibalas. Tapi anak juga diajari untuk mengontrol eh uh, mengontrol emosinya. Ya, jadi kalau misalnya berkelanjutan bullying itu, maka tidak masalah untuk dia untuk bagi dia untuk mem membalasnya. Tapi jangan berlebihan. Jadi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang pertama bagaimana mengontrol emosi dan mengontrol emosi ini bukan tandanya takut, ya bukan tandanya takut. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tapi orang yang bisa me mengendalikan marahnya. Jadi, kemudian, jadi kita ajarkan anak-anak itu Untuk bisa mengatur emosinya Kalau tah memang terus dibully Maka tidak apa-apa Dia membalas ya Agar jangan sampai dia menjadi bulan-bulanan Kemudian pertanyaan selanjutnya Bagaimana pengaruh Ain pada orang dewasa Ya bisa Orang dewasa bisa sakit Bisa jatuh sakit juga Tapi kita ceritakan ketika Ada orang yang ingin masuk masjid Kemudian membuat kagum teman-temannya yang lain kena lah dia ain tadi. Tidak bisa bergerak, lumpuh. jadi orang tua orang yang sudah dewasa pun bisa terkena ain. Apakah sulit menerima kebenaran juga bagian dari ain? Wallahu taala alam. Ya. Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Ya. Yang kena itu adalah fisiknya, jasadnya. Pertanyaan, kalau fisik Allah takdirkan bagaimana dengan akhlaknya? Ada yang ditakdirkan kebaikan, ada yang keburukan. Apakah usaha orang tua dan adansi anak sendiri yang menentukan? Semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu fisik, rupa, demikian juga kebagusan akhlak, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masuk surga atau masuk neraka semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan. Apa akhir kehidupan kita, kita tidak tahu. Yang kita ketahui adalah Allah memerintahkan kita untuk berakhlak baik. Allah memerintahkan kita untuk mengajari anak-anak kita agar berakhlak baik. Adapun apa yang Allah takdirkan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena itu termasuk ilmu ghaib, ilmu ghaib. ilmu yang tidak bisa kita ketahui, ya. Jadi semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya hanya saja kita tidak tahu endingnya itu seperti apa. Yang kita ketahui hanyalah Allah memerintahkan kepada kita untuk berhias dengan ahlak yang baik, kemudian juga mengajari anak-anak kita agar berahlak baik. Apakah sunnah mentahnik sebelum memasukkan kunyahan kurma di langit-langit bayi adalah memasukkan ludah pentahnik ke si bayi dulu? Tidak. Yang dimaksud dengan masuknya ludah tadi adalah ludah yang sudah bercampur dengan kunyahan kurma. Jadi bukan di ludah seperti itu tapi ludah yang sudah bercampur dengan kunyahan kurma. Jika ain tidak diketahui apakah bisa sembuh, bisa jadi karena seseorang ya, dia tidak tahu dia kena ain atau tidak, tapi dia membaca zikir-zikir untuk melindungi dirinya. Ya, demikian juga dia membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Maka ini bisa disembuhkan dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak mengetahui bahwa dia terkena ain. Apakah seorang istri diciptakan dari tulang rusuk suaminya ataukah secara umum bahwa wanita itu terbuat dari tulang rusuk laki-laki? Wallahu taala alam, saya tidak tahu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir, apakah bisa zikir yang lafadznya mengandung Uh, permohonan perlindungan bukan untuk pengobatan, dipakai untuk merukyah anak yang terkena ain misalnya yang lafadnya uin dan seterusnya, bisa, bisa, ya. Dengan keumuman lafad tersebut bahwa kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari sebagai, segala macam perkara yang memudoratkan kita. Bisakah kita meruqyah misal tiga anak secara langsung? Dan tanpa memegang ubun-ubun mereka. Jadi hanya memperdengarkan pada bacaan mereka. Mereka bacaan untuk merukyah. Tidak disyariatkan untuk memegang. Artinya tidak harus. Bukan tidak disyariatkan. Tapi tidak harus melakukan rukyah itu dengan memegang. Bisa dengan sekedar membaca. Dan bisa juga langsung merukyah tiga orang. Anak sekaligus dengan membacakan zikir-zikir atau ayat-ayat Al-Quran. Taib. Ada lagi yang ingin tanyakan, ibu-ibu atau bapak? Bapaknya cuma satu, masya Allah. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, sekali lagi kita ingatkan kepada ibu-ibu semua, ya, untuk bisa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, ya, dengan segala upaya agar jangan sampai anak-anak ini dirusak. Ya. ibulah yang menjadi benteng ibulah yang jadi pelindung anak-anak mungkin bapak-bapak ya, kebanyakan diantara para suami itu sibuk bekerja, waktunya di luar untuk mencari nafkah lantas siapa yang paling banyak waktunya dengan anak-anak, jawabannya ibu, ibulah yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak sehingga ibulah yang paling bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak kita ya Jadi jangan sibuk dengan yang lain. Ya, jangan sibuk dengan macam-macam kegiatan. Ya, sibuklah dengan anak-anak kita. Curahkan perhatian kita untuk anak-anak. Terus tambah ilmu. Terus tambah ilmu kita. Ilmu tentang mendidik anak. Demikian juga ilmu-ilmu syari, i. Bagaimana beribadah yang benar. Bagaimana menjadi seorang wanita salehah. Terus ditambah ilmunya. Karena inilah yang akan bermanfaat untuk masa depan kita. sebagian ibu-ibu sibuk di luar ya kegiatannya ya kegiatan kewanitaan lah atau kegiatan shopping lah ya, shopping itu bisa disambi sekarang beli online ya, waktunya hendaknya diperbanyak bersama anak-anak ya mungkin cuma ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua ya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menjadi orang tua yang baik yang bisa membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya wallahu taala alam bisawab naqta filana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syadualla ilaiha illanta astaghfiruka wa tub ilaik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh